Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, Forte Karisma Berhari Group mempersembahkan live streaming bersama Nyumonata menampilkan deretan artis top Jawa Timur. Lia Amelia PP5, Miken Kira, Fibri Viola, Ashifa, dan Cak Sodik Nyumonata. Acara ini dipersembahkan oleh Wartek Karisma Bahari Group Dengan honor Bapak Yudi WKB Stay tune di channel Youtube Nyimonata Official Sabtu 22 Agustus 2020 Pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 Wartek Karisma Bahari Group Mempersembahkan Live streaming bersama Nyumonata menampilkan deretan artis top Jawa Timur. Lia Amelia PP5, Niken Ira, Vibri Viola, Asifa, dan Cak Sodik Nyumonata. Acara ini dipersembahkan oleh Warteg Karisma Bariklo dengan owner Bapak Yudi WKP. Stay tuned di channel YouTube Nyumonata Official.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 في بريفيولا asyifa dan cak sodik nyumonata acara ini diselenggarakan oleh warte karisma bari group dengan owner Bapak Yudi WKP stasiun di channel youtube nyumonata official Sabtu 22 Agustus 2020 pukul 20.00 waktu indonesia barat Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, Berte Karisma Berhari Group mempersembahkan live streaming bersama Nyumonata menampilkan deretan artis top Jawa Timur. Lia Amelia PP5, Niken Ira, Fibri Viola, Ashifa, dan Cak Sodik Nyumonata. Acara ini dipersembahkan oleh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 Live streaming bersama Nyumonata menampilkan deretan artis top Jawa Timur. Lia Amelia Pepe Lima, Miken Ira, Vibri Viola, Asifa, dan Cak Sodek Nyumonata. Acara ini diselenggarakan oleh Warte Karisma Bariklo dengan owner Bapak Yudi WKB. Stay tuned di channel YouTube Nyumonata Official. Sabtu, 22 Agustus 2020, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, World of Charisma Bahari Group mempersembahkan Live Dreaming bersama New Monata, menampilkan deretan artis top Jawa Timur. Lia, Amelia Belle 5, Miken Ira, di Prefiola. Asi fa. Dan Cak Sodik Nymonata. Ajare ini disebarkan oleh Warte Karisma Bariklo dengan owner Bapak Yudi WKP. Stitching di channel YouTube Nymonata Official. Sabtu, 22 Agustus 2020, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 Warteg Karisma Bahari Group Mempersembahkan Live Streaming bersama New Monata Menampilkan deretan artis top Jawa Timur Lia Amelia BP5 Niken Kira Vipri Viola Ashifa Dan Cak Sodek New Monata Acara ini dipersembahkan oleh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 Live streaming bersama Nyumonata Menampilkan deretan artis top Jawa Timur Lia Amelia BP5 Miken Ira Vibri Viola Ashifa Dan Cak Sodek Nyumonata Acara ini dipersembahkan oleh Wartek Karisma Barikro Dengan honor Bapak Yudi WKB Stay tune di channel Youtube Nyumonata Official Terima kasih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 Pi Pri Viola. Asi fa. Dan Cak Sodik Nymonata. Acara ini diselenggarakan oleh Walter Charisma Bariglo dengan owner Bapak Yudi WKP. Stasiun di channel YouTube Nymonata Official. Sabtu, 22 Agustus 2020, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat.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 Live streaming bersama bersama Nyumonata Nyumonata 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 And jumpa lagi bersama Official Kali ini live streaming kita malam hari ini e, punya Mas Yudi WKB Warteg Karisma Bahari yang punya gawe malam hari ini live streaming dari Kota Pandaan Pasuruan Jawa Timur. Halo Mas Yudi, selamat halo. malam. Semua yang ada di Warteg Bahari, halo selamat malam semuanya. Ada sebuah Sebuah lagu lagu karya dari Bang Haji yang yang yang pertama kali sebuah lagu yang saya kepada orang yang gak bisa saya sebutkan namanya Tapi rahasia banget ini lagu Sebuah lagu yang dikasih judul Iya yeah. ज्ञान सादर शक्ती प्रू Kasimu yang dahulu yang ini aku Janganlah जगाल ragu Oke oke oke Luar biasa malam hari. Kali ओके ओके दिलं रंग काल यांबाई स्पेशल लाखू WKB Wartek Karisma Bahari Group yang ada di seluruh cabang Indonesia, bahkan ada di Jakarta. Semuanya mudah-mudahan sehat. Buat Mas Yudi, Panjang Yuswo, Kambilwang, ini pun patuh seceki. Yang mau saya nyanyikan, album dari Big Boss kita ini. Mas Yudi BKB, tak duit sama, kalau di video klipnya sama, tak saya harus malah. Kali ini kita coba bersama LIA, ABI-IA. Oh, untuk Yang ada di rumah juga semuanya Bawa Halo स्पेशल Semua हॅलो da Siva Sawan Asmara dan Sawerannya juga buatnya yang di sana. Uh. Matur nuwun. Pokoknya Wardek Karisma Bari. Sukses selalu. Sukses selalu luar biasa. Semakin maju. Oke. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Bapak ganteng, monggo. Oke, okay, thank you. Ya, mali ya, tadi sudah dibuka juga bersama Casodi dan saya ingin menyapa juga buat kalian semua demo Indonesia. Buat kalian semua kita hadir lagi disini bersama Juragan streaming katanya begitu ya. Ya pasti juga saya ingatkan buat kalian kalau misalkan mau keluar rumah Jangan lupa untuk selalu memakai masker dan juga jangan lupa di tasnya disiapkan juga hand sanitizer karena masa pandemi seperti ini kalian juga harus menjaga kesehatan kalian masing-masing. Sebelum saya panggilkan untuk all artist kali ini jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk new month atau official jangan lupa di follow eh di follow. Di subscribe dulu jangan lupa like dan juga komen nanti saya juga akan bacakan komen-komen dari kalian atau barangkali absent dulu boleh atau yang mau request juga boleh. Okay, yuk, saja bersama Nata, dan juga Yumi inlendia, All Artis आपण <SILENCIO> BKB yang sudah punya cabang di seluruh Indonesia Terima kasih yang sudah Men-sponsori acara live streaming Untuk malam hari ini Banyak sekali artis-artis yang akan kami tayangkan Untuk kalian semua yang ada di rumah Dan untuk yang pertama sebelum nanti saya akan Absense semua yang ada di sini Oh iya saya mau sapa dulu deh Hadir dari Serpong Terus abis itu Wow katanya ini jane nyawer lewat gope Lak pena gitu ya Harusnya nih Mata Dewa juri siap, batang hadir. Terus itu, mana lagi lagi nih? nih. Nanti ya, saya akan bacakan Barangkali buat buat kalian kalian semua semua. yang Yang yang mau mau absen-absen request juga juga aja, kita kasih kesempatan Oke, untuk pertama, bersama Langsung saja बरंगाली बदकल yang sudah dibawakan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam seribu orang yang nonton ya eh kok yang nonton <laughs> lebih ya Oke okay. sebelumnya buat Nemova semua yang ada di rumah jangan lupa cuci tangan pakai masker pakai hand sanitizer ya di sini kita mau menghibur langsung lanjut lagu kedua kubuja-buja bareng nyumunata Ya, suaranya tadi sawerannya luar biasa. Umi, makasih Umi. Itu tadi gerakan si eh hey, Mas Kopler. Itu tadi gerakan gayanya apa sih? Ya macam-macam namanya julud. Gue kan aslinya sebenarnya oh, gue elo gue elo, gue tonjok lo mampus lo gitu. Itu tadi gaya epilepsi gitu ya. Lu lu gua-gua geter-geter gitu baru <laughs> Ini bocah. Ya sudahlah saya mau sapa-sapa dulu nih. Eh uh, ini tadi dari Blora sudah absen dari Jombang, Mojokerto, Kuningan hadir juga. Cepu, Bima NTB terus habis itu dari mana nih? Oh, uh, Taiwan. Wow, Taiwan sapa Kopler. Dari Korea juga sudah hadir, dari Hongkong juga sudah hadir Oke, di sini. Nali, hanya, artinya jangan pipi sembarangan. Bukan. Ya. Eh, apa? Eh, biar kabar. <laughs> oh, jolali sawer, gitu artinya. Terus abis itu Indramayu juga hadir. Nikenira, sabar, nanti ada juga di sini. Blorak, terus abis itu... Gak ceknya penok. Mana lagi nih? Tegal, lah ini Tegal juga ada, siapa dulu yang dari Tegal? Halo, uang Tegal, kepriwen kebal! Rang apa r... Tadi? Tadi? Nyumun aja opicel, nyak <laughs> rile sumah! Rang apa rake penak? Lah, Rp. Akadus, banjuni atis, karna ah. kepepek-kepek merdek denger! <laughs> aja deh nglawak di sini enggak usah nonton nyemonata gimana. Ah, kebayaran gua ya. Ya sudah saya juga mau mengucapkan terima kasih luar biasa untuk sponsor kita ada Warung Karisma Bahari Group. Ownernya Bapak Yudi WKB jangan lupa ditunggu sawerannya juga. Nanti rom rekeningnya gimana Abang Albert? Rekeningnya langsung sudah di WA ya, sudah di Japri. Nah, ditunggu sawerannya. Yang di sini juga yang mau nyawer jangan sungkan-sungkan ya dengan senang hati akan kita terima begitu. <laughs> Oke, okay, untuk yang kedua akan saya hadirkan buat kalian semuanya mau fine Indonesia la susayailah dia. Vivi, yeah, you moneta. sing cato iki ya. Waduh luar biasa sekali. Pokoke <tik> iki. Malam iki aku tok. Iya lah, diajar harus loh. Persis pokoknya. Sopo ngerti kok dadi mantune apa? Panteman sedek Nyomrata Rogolawi Tubat selamat. Halo teman-teman. Halo, Halo Neva. Mamel. <tik> eh, selamat. Mamel. Maksud di sopler maksud di. Halo Mas Yudi WKB yang punya Wah, tekarisma teka, Pak Hari. Wah, Hari Guru. Waduh, he he. Duh, iku salah lali to. He he. Ajak lali disawer langsung ditransfer nangoni Mas Sodik ya. Aku kok kumananono. <laughs> Oke. Okay. Langsung tembang kedua. Bareng Yumonata, bareng Yubi, bareng Matadewa Production. Juga bareng Nemo Fa Indonesia, semua yang ada di rumah. Segurung ngatuk ya Lur ya. Gorong. बने समयो समयी मी ओके अय्योंगो alus handal iki ya. Kayak aset rek alus. Iya iya iya. Kayak aset. Kayak jawan biyen iki. Kayak jawan biyen. Iki diatur dhewe Mas-mas sing paling handal iki kok nyumonate ya. Matur suwon ditunggu sawerannya Bos, ya. Bos Yudi ya bener ya? Ya Mas bos Yudi. Ya, mas okay. Yudi. Saya tunggu sawerannya ah, Bu. <laughs> sudah di bawah, tertera di sini. Sudah tertera di sini. Sing <laughs> akeh ya Mas ya? <laughs> Oke okay, Kak Jen. Oke, thank you. Febri Fiola, fansnya Febri ini sudah menyapa semua yang ada di sini. Saya mau sapa-sapa lagi. Yang dari Tugu Pancoran sudah hadir juga. Hai, apa kabar? Selamat malam buat kalian. Dari Sumenep Madura, malah. Terus habis itu, "Abah Juri jos," katanya. Abah-abah, Abah Juri. Sapa dulu Abah. Hei. Ini pasukan abad juri sudah hadir juga. Monata Jayapura menyapa Cak Sodik. Terus abis itu Jambi, BTM Pasar Kemis, Kalijurang, Tonjong, Brebes, Nemova, Wonosoba hadir juga. Surabaya, terus abis itu dari Cepu, Kalimantan. Ada yang request gaun merah katanya, Pacitan, Pare, Terowulan, Arema, Warkop, Kristo hadir juga. Pokoknya semua kalian... Uh, ya sudah lihat live streaming ini ProBolingo juga ada, sumen banyak ya. Pokoknya buat kalian terima kasih sekali yang tetap masih stand by, stay tune juga di live streaming bersama Nyuma Nata. Kali ini buat kalian semua akan saya hadirkan penyanyi yang luar biasa, cantik, mempesona. <laughs> Yuk bersama Nyuma Nata, Nyumi Productions dan juga Mata Deo Productions, Lainya Niken Hira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya kita lagunya kalam kala majadi dulu. Untuk yang lagi nonton live streaming selamat malam semuanya. Nyanyi bareng-bareng ya guys. Nyumonata sudah dikenadirkan ke karena semuanya. Gue lepas dengan ikhlas. Special untuk teman-teman yang lagi live streaming di rumah. Terima kasih banyak yang udah nonton. Pokoknya tetap tetap goyang semuanya yang ada di rumah ya. Bersama Nyumonata ada War Tegar Sembahari Group dan juga ada Nyubi Mata Dewa. Mudah-mudahan semuanya kalian yang di rumah sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih banyak yang udah nonton pokoknya. Jos banget buat kalian. Nemofa Indonesia. Loh Saiki kita cak. Aku kurang situk lo cak. Ja. Iya kok sampe nyanyi mars lali. <laughs> Hah? Sik lali sing dising lali cak. Ja. Sing duet. Iyalah. Saiki momong ngelingono ta. Iki spesial kata. buat Masyudi. <laughs> Ini karya cipta dari Mas uh, Eko Saki juga. Eh uh, kalau di video klip ada Supermak sama Yudi WKB. Karen kita coba dengan versi Nyumonata dan juga versi Koplo Nyumonata juga. Kali ini saya mau duet sama Nike maksudnya. Iya, lagunya enak loh ini Cak ya. Iya, iya. Judulnya apa Cak? Gairah. Gairahku. Gairah, gairahku atau gairahmu? Gairahku. <laughs> gairahku. Bodoh iya, gairah. ini lagunya kita baru bisa banget baru tadi sore ya Cak iya, ya. Iya. Jadi kalau hmm. salah salah-salah yang mau minta maaf. Untuk waktu Mas Yuti saya mohon maaf oh, oh. dengan teman-teman di Ponada karena waktu kita tadi terbatas. Heeh. Hmm. Ya ada, maklum rek iki orkes ada. jam terbang tinggi. Oh, ya apa nyuman atakan dan. Bendina <laughs> streaming bendina. Bayangkan. Ya apa iki? Mene menara jeb dadak Cak. Bisa juga, bisa hmm. juga. Sponsor, sponsor, sponsor-sponsor silakan datang semuanya sponsor-sponsor. Barangkali <laughs> teman-teman yang ada di Jawa Tengah, hmm? Jawa Barat khususnya buat uh, big boss kita, Mas owner kita, Mas Dwi WKB uh, war, Warte karisma barik group. group. Heeh, hmm, terima kasih banyak. Ya di sana udah, terima kasih. Iya. Kali ini lagu yang kedua Mas Yudi. Judulnya Gairahku. Ini saya mau nyanyikan bersama Diket Aprilia. Oke. Okay. He he he he he. Hey, hey. Pelanggaran. Mama, mah oh, anak no, mamaku nih. Iya. Sepurane aku lho like. oh, ya. Eh, <laughs> nah, ya. Waduh. Sepurane, Bu. Tak selaweti kok Pak. Enggak di selamat tadi ini kena perilia rek. Waduh. Mas Yudi. Maksudnya benar-benar kabarnya baik, Mas Wawan yang ada di sana hmm. juga baik. Benar-benar yeah. mudah usahanya semakin lancar. Uh, Wartegnya, pincesnya semakin bertambah. Mudah-mudahan saya dikasih satu nanti buat di Jakarta. <laughs> Oke, okay, Mas Yudi WKB yeah. dan juga Mas Wawan Asmara. Uh, dan juga Supermak. Mohon pamit. Uh, mohon izin. Lagi kami bersama New yang judulnya Gaira Punya नू कमीसा ए गा पो एु दीकाबे Bismillah oh. semoga spontan mendadak ini tadi dengarkan cuma 5 menit ya Cak ya. Iyalah. Heeh. Nah. Enggak uh -uh. apa-apa terima kasih Mas Yudi. Ya termasuk sek nyetel lah titik. Apapun yang bisa kita lakukan kita lakukan. Iya. <laughs> yeah. Kami segenap penyemunta mohon dipersori. Mungkin yang kedua kalinya kita sempurna. <laughs> iya, yeah, mohon maaf sekali ini Bos Wartek Karisma Bari Group. Wah, wow, luar yeah. biasa. Karena kita juga mendadak banget ngapa. Pokoknya harus kan. berkarya terus Mas Yudi. Yeah. Tak tunggu kabar selanjutnya. Bersama Wartek Karisma Bari tiket dilanjut dengan lagu Dimana yang masih, selanjutnya. Oke. Terima kasih banyak. Cak Kopler. Hei. Hoi sok kramut bojomu wer. Enggak. Nek isak ini tarumake. Oke okay, wis ngomaten. Iya, rapo. Oh. I gak maksud e. Gelem marumat lanang padha lanang. Ayo tak kudu wes kasih. Weh, weh. Yas. Jumuk semangat ku Ojo ngantil ma Semua yang ada di rumah masih ada satu penyanyi cantik yang luar biasa Bintang Pantura 5 Tapi sabar ya sebelum saya pahilkan siapakah penyanyi berikut ini <gih> Saya mau sapa-sapa lagi nih Ada dari mana nih Demak Timur sudah hadir Nemo Famojo Sari juga sudah hadir Cepu Nyimak Terus abis itu Mak Gelang hadir juga Ah Purwodi Blora, terus tadi dari Jepang juga sudah hadir dari Jember. Ada juga Pati, Lamongan, Tangerang, Alas Roban. Oh ya, tadi ada salam-salam yang japri saya ini katanya. Sebentar. Ini titip salam buat Joni Ari Ojan yang lagi pantengin live streaming-nya Nyumon Ata sambil ngopi santui. Hai buat Joni, jangan lupa sawer ya. Terima kasih juga nih untuk Warung Karisma Bahari grup Bapak Yudi WKB oh, okay. ya mungkin sedang menyaksikan juga live streaming kali ini. Terima Iyalah, kasih banyak ya. Iya, Mas Yudi. Loh, Mas Yudi. Iya, selamat selamat malam, Bos. UUS. Jo kok Bos. Ayo UUS <laughs> ya Sodik. Inyalah apa oh, itu? Ujung-ujunge saweran. Iya, <laughs> iya. Mas Yudi, terima kasih Mas Yudi. Mas Wawan Asmara, terima kasih. Mas eh uh, sopositok izin nglali aku rek. Bekon-bekon aku. Nah. Cak Sodik, jangan iya, lupa iya. juga nih kita ingatkan buat demo fine Indonesia yang ada di rumah barangkali yang sedang menyaksikan uh. live streaming kali ini. Kalau Cak Sodik ini kan masuk di nominasi Ambyar Award. Eh, jangan lupa rek. Oh, follow dulu, tulul tulul tulul ngene toh. Follow apa dulu? Follow uh. @mnctv terus uh. habis itu Kalau misalkan di situ di fotonya yang ada kepada saya nah, sama Kang Office. Sing ganteng dewe. Wis oh, pokoke ana tunggale. Angge ana tunggale jangan lupa di-like karena like kalian itu mempengaruhi uh, uh, Casodi untuk meraih penghargaan uh, ini ya Ambyar Awards Ibu award. dia. Uh, Terus -nya, tanggal berapa? Lahnya tanggal 28 uh, Agustus. Kan ada lagi tanggal berapa? 24 atau tanggal berapa? Tanggal 24 berapa? saya nah. bintang tamu bersama uh, Sapa yo. Doris, apa? Ya, pacare, pacare <laughs> arek ku loh, pacare arek ku loh. Uh Heeh. -uh. Ya pokoknya itu lah. Mas Doris, halo sampai jumpa 24 ya. Kita akar duit bareng. Oke. Okay. Oke, okay, kita ingatkan sekali lagi. Mas Dhi, terima kasih sawerannya. <laughs> tak tunggu tapi. Nomor kenengnya sudah tercantum ya atau nanti di japri sendiri sama Cak Sodi, tuh. Yuk. Hei di rumah juga sudah enggak sabar mau goyang lagi menyasikan New Monota bersama Bintang Pantura 5 langsung saja inilah dia Leo Abel New Monota Matadewa Production dan New Bin Production Selamat malam Nemo Indonesia Yanivar ya malam आता Indonesia yang ada di rumah semuanya. Saya ucapkan selamat malam. Selamat malam. Apa kabar untuk Nemove Indonesia semuanya ada di rumah? Apakah kabar kalian baik-baik aja? Saya harap semuanya baik-baik aja di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga social distancing, eh uh, tetap jaga biar enggak stres. Kalau biar enggak stres tuh ngapain ya Mas Kopler kira-kira ya? Dangdutan ya kalau biasanya kita ya. <tuk> iya joget ambek joget pokoke ambek joget kalau kita sih sopo tekongkong player bahasa Hong Kong hey, dari Hong Kong hey, ni ho ma pupa ha cingci na liwo phongzi ji ha ya ni ho eh arti ne opo iku he ya opo kabare kon di kono sehat-sehat taikan oh, hey, si oh, oh sasa, luar biasa kopler emang luar biasa bukan lagi he sik batak batak halo halo batak kopler bata. hai Wah, mana kau? kau. kau. kau? Lama tak tak nampak nampak <laughs> medan, medan, medan, medan, mana kopler, kopler, Manado, ah, kalau manado. manado manado Kalau kalau bingung aku, kalau manado, tapi <laughs> Itu <kau>? Malaysia. Bali, <laughs> itu bali, Malaysia, Bali, bali, bali. इच्छा बली bali. बली bali. Nah. Aduh, Aduh, bisa jadi pokoknya dari dari mana pun Indonesia Indonesia berada, sehat-sehat selalu. Salam dangdut Indonesia dari kami, besar श राम तंगोनिशिया Hey, no problem Oke, okay. this uh, this is uh, this night, artine, uh, artine. you and me dance. Aku dan kamu, joget dan duta. Oh, eh, kopler kayak gini gini masuk lah ya, ya. Uh. Hey, <laughs> oh, <aduk> pesek <laughs> <laughs> Aduh, Duba. aduh. Apalagi? Me sapo? Kok mbok ndak nyuba, kok genteng iki ya? Oh, berarti ini aku ganteng. Oh, panjang banget aku ganteng. Baiklah, terima kasih Mas Kopler yang malam hari ini menjadi translator kita, ya. Satu buat lagu selanjutnya ini spesial buat apa Mas Kopler? Buat Warteg Karisma Bahari Crew. Maju di Sawerane. मासुटी सावर मा तुम्हाला क स्पेशल होते मासिटी Monggo, Nyi, म्हणतात Mas Yudi yang ada di rumah, selamat malam beserta keluarga. Semoga menikmati lantunan musik kami, YUMO Natah. Kali ini kita panggil kakak Cins. Kakak Cins, kakak Cins, kakak Cins. <laughs> Mau gak? Keenakan tadi nyanyinya. harusnya lanjut lagi sampai subuh gitu ya. Tenang aja, Bayu Dian nonton di rumah itu pasti bakalan nyawer kalau sampai subuh gitu ya. Oke, saya ingatkan sekali lagi buat kalian semua yang masih ada di rumah atau di warung atau di manapun kalian berada yang menyaksikan live streaming kali ini jangan lupa ya untuk kalian untuk tetap share Like juga komen yang baik-baik atau kalau misalkan yang mau salam-salam juga nanti akan saya bacakan di sini. Ada Kendal, Cepu selalu hadir. Terus Cirebon juga hadir, Laskar. Abah hadir. Ini Abah Juri laskarnya banyak sekali. Surabaya juga hadir. MC-nya cempreng, Lur. Emang kalau saya enggak cempreng enggak bayaran. Ini memang sudah karakter saya cempreng ya. Ah, uh, dari mana lagi banyak sekali sini. Solo juga hadir, Jombang, Batam, Paron, Jepara, Purworejo. Terus habis itu Magetan. Iya, komennya terus naik saya jadi bingung di sini. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Kuarta Kharisma Bahari Group. Untuk Abah Yudi terima kasih yang sudah mensponsori acara live streaming kali ini buat kalian semua atau Mungkin sponsor-sponsor kita yang ada di rumah yang menyaksikan live streaming kita beberapa kali yang mau mensponsori juga boleh bisa langsung menghubungi eh uh, manajer kita Albertus, boleh langsung menghubungi dia, ada kontak persnya. Eh, nanti Jenniea. Tos, tos. Ya, Albertus. Itu tadi ngomongnya itu soalnya dia. Jadi Albert Susanto Boleh di follow juga Instagramnya, atau di subscribe juga channel Youtubenya. Nah aku di Sawer, saya ketewu lumayan. Sudah promoin kamu lho ya, <tuh> itu dia. Terus jangan lupa juga, saya ingatkan buat kalian semua untuk voting Ca Sodik ya. Di Ajang Amyar Award, caranya gampang sekali, tinggal follow aja at mnctv. Terus habis itu cari fotonya Ca Sodik sama Rena Movie, di like disitu. Kalau misalkan akun kalian lebih dari satu, Follow semua dan jangan lupa like semua untuk Cak Sodi. Terus nanti tanggal 24 Cak Sodi juga. Ada di MNC TV dan tanggal 2 8 Agustus bersama Nyumonata Cak Sodi juga ada di MNC TV jam 7 malam itu dia. Gimana ini? Lanjut Cak Sodi atau all artis Abah Albert? Abah, Abah, Abah. Hey, hey, hey, hey, ngobrol lah iki all artis sapa? all artists oh ya sutralah kita sudah memasuki di penghujung acara terima kasih sekali lagi buat kalian semua terima kasih juga untuk quarter karisma bahari group aba yudi terima kasih luar biasa nemo fine indonesia kita masuk di penghujung acara kali ini dan akhir kata saya tujuh diri thank you the keren bye new menata all artists yo Kita bekerja sama malam hari ini, kita foto-foto dulu.